Selamat pagi Pak Agus Selamat pagi Ya silahkan p a g u Menurut saya itu Rasanya untuk di z a m a n ini Tidak relevan ya Karena Sepertinya nanti Akan terjadi pemisahan Mengenai politik dengan Usaha sendiri Terus juga berbagai sektor juga Sendiri artinya Tidak harus Menjadi seorang presiden itu Dari Parpo l Bisa aja Parpo l juga merekrut orang-orang yang punya kompetensi tinggi Integritas tinggi Dan lain sebagainya Karena orang-orang seperti itu yang、uh, Bisa dan Memiliki animo Partik yang cukup baik Seperti itu Parpo l ya t Renes ke depan menurut saya seperti itu ya Jadi menurut saya k o m p a s Udah gak relevan ya dengan opini Seperti itu, terima kasih Oke, t a n p a n g j i p a g u n t u r Ya Selamat pagi ya. Semestinya Komas u d a h perlu menggapkan itu secara detail ya Banyak hal kalau dia mau bicara seperti itu Banyak hal harus、uh, ditindaklanjuti Saya tidak setuju juga bahwa Konteksnya jangan memetambela antara kaum muda dan kaum tua Kan、hmm. siap tua dan muda punya pertimbangan sendiri-sendiri h a r u tidak boleh ekspos Karena nanti kondisi a n k negara kita perlu Untuk persatuan dan kesatuan Dan seluruh dari elemen Jangan dipecah dulu antara kaum muda dan kaum tua Gitu loh Oke、okay, terima kasih Pak Zeno Selamat pagi, pagi Silahkan Sebetulnya masalah presiden itu Tidak mikir tua dan muda y a n e n t i n g dia punya pemampuan、lah. Mau muda seh, mau tua Kalau tua kalau tidak punya pemampuan Juga mau tambah kacau Kalau tua kalau tidak mampu juga Kacau Oke、okay. bagaimana pendapatan apa hal i i Begini Bu Dari dulu kan Orang-orang pangsa -orang itu selalu mempersatukan atas nama bangsa. Sedangkan bangsa ini, anak-anak muda itu banyak ngomong aja, Bu. n g g a k menyelesaikan masalah. Malah mengadu domba. Jadi orang-orang yang top itu j u s t r u baik merubah nasib bangsa ini dengan paradigma yang baru. Semangat p e r j u a n g a n Begitu, Bu. Terima kasih. Oke.、Okay. Kamu, ya. Ya, selamat pagi. キタキタハルス、マンベレダーカンマスアトモダ。アナガジャニナニガいダイトパ r ィバイアトトワトパティジュレイヤンパリンテンティニアラキタスモリアカラクタダリキャロドミンピネティアメンカロイジャクタタキアパナマイカラクタバイイケタントカンバイ。 アルスキタブラタシーのパーポートのパーポー、アルシェル、チャラントミンティンバンサイト、アルシェル、ビシャディブカデルスモファランアン、ヤ e ヤンタプティー、リモーリモシャラカン、ヤフルウジメロンデル、コンポニー、レクリクワット、アンテニアンバイ。マロシイト、ヤフルナプティー。キタブラジパースマン、バゲマナパナヤナンデイネシュダメディサト、ティラニア、ディリガラケタニデモクラシー、ケバブラザン、 なまじゅばじゅやたな、ディー、カンコン、オレ、ah, e,、パンポー、イン di、si nah,、パーティーポー p o l i ー i オラ、ムガンビル、ジャルル、コン stitut シー、ウント、ムガンビル、クワサン、イン、ディタン、ディカピア、ディア、ディシアペン、モジャディ、プレイディ、ハルスレワ、パーティーポー、ナ、ラマ、ラマ、ムジャディ、サト、サト、リン、カラン、ビスニス、ヤンモジャデ kita bisa melihat pokok-pokok ini yang, yang kalangan bisnis mati-matian i n g i n jadi ketua partai kenapa? ya karena begitu karena ada sumber sumber dana disitu jadi ini n gak benar kita harus mendorong DPR untuk bisa membuat satu konvensi bahwa、e, kalangan yang non-partai juga bisa maju sebagai presiden itu baru kita bisa menjadi negara kuat はい。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 Dia mau jadi、uh, calon independen gitu kan Memang gak bisa Kayak dulu contohnya sih Ada satu orang siapa itu namanya Jadi Kalau menurut saya sih Cuman susah juga Nanti kalau udah masuk ke partai Idealismenya jadi berkurang juga Jadi banyak kepentingan disitu ya、hmm. Tapi minimal ya memang harus Kayak、ah, itu sih, Yang muda-muda itu -muda kan banyak juga tuh Partai yang bagus-bagus Kayak si Apa マッサージ Mbak. パーティー、ユガランダパーティー、ユガヤン、モダムダバニャ、セチョントニャ、サラサトニャ、ダリペデイペ、アデヤン i タリア、チョコ、オケ、チョコバイク、ナシモデイ、トマイヒライ、コロナイティビナー、カンダブスコ、キタキラサウ、ブリキャハラシュモンドン、ボウワン、ボウワン、ボロジリプシー。 マシュアルとモダーでパーティーであると、independent ジュガーでパーティーバイキャンモダー、ジャーナニアン、セニオン、ボカナパイ、モキリバイクラー、ミケルサトコバー、クリマカシーン、アリビハーファイギー Sehingga bisa dianggap sebagai utusan dari dia gitu Bu. Seperti、hmm. kemarin itu penunjuan Pak Agus m a r t o w a d o y o kan bukan dari Parpol.、Hmm. Itu bisa juga. Pak b u d i o n o juga bukan dari Parpol. Bisa ditunjuk katakan P3 menunjuk orang yang kira-kira dianggap p u n a f i d dan diajukan sebagai calon utusan dari partainya. Ini salah satu alternatif supaya tokoh-tokoh muda bisa menduduki パパがプリセンアンもプンパプリセンスバージョンや。プリマカシン。パマナローああ、や。パレナー。d わいい。モリヘナガラインにサカランサンアップシーミシェア。ミニ、マウヤングモダ、マウヤングツワ、マウヤングダリパテ、マウガパテ、サウダンガヤ、キングドロ Masa bodoh lah, mau dikemanain gitu Karena yang muda, yang tua, yang baru pun n gak g ada Sekarang berlomba-lomba jadi korupsi semua Jadi yang muda juga, yang mu, belum punya uang Pengen cepat-cepat milioner gitu loh Jadi, s e y pikir tujuan mereka hanya satu Mau presiden itu hanya memperkaya diri Jadi n gak ada arti mau dipilih ya Yaudah lah, kita pasrah aja lah, makasih Oke,、okay. Pak Darmanto Ya, selamat pagi, Bu Silahkan, Pak Ya Kalau menurut saya Bu, kalau dari partai itu, karena orang itu sudah t i g a k percaya dengan partai s i a p a Bu、hmm. Harus j a r i i d u p e n d e n Bu hmm. Hmm. Karena di Indonesia、hmm. ini sudah mengalami a penurunan a ya p ahlak Bu Bukan, bukan, bukan krisis apa-apa, tapi penurunan ahlak di, di partai terutama ya、hmm. Jadi orang u d a h n g g a k ada yang percaya Jadi saya b e g i t u a j a ya Bu、Oke. Baik Pak Fabian, selamat siang Selamat siang Ya, silakan Pak Ya Uh, betul sekali dalam o r g i s a s pendapat itu ya Karena memang masyarakat kita hingga birokrat kita Hingga DPR kita itu dari sisi、uh, ke kepentingannya itu masih kepentingan materi Jadi bukan kepentingan bangsa dan negara ini、gitu. Jadi program sebaik a p a p u n yang dibuat oleh para anak muda kita ya, Akan kalah oleh kekuatan uang、gitu. Ataupun kekuatan、uh, kepentingan gitu Nah itu yang Uh, membuat kalangan muda mungkin belum saatnya untuk sekarang ini、uh, bisa menang dalam will pass gitu, gitu kira -kira. Terima kasih Pak S.F.M. Selamat siang, siang Silahkan Pak Leo Iya Bu m e r y masalahnya bukan toko muda atau toko, mudu, toko mutua uh, Ataupun uh, masalahnya dari partai atau independen Yang jelas、uh, bisa n g gak memajukan negara Demikian, kenapa sih? Kenapa, kawan? Selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, silakan.、E, mungkin kalau m e n u u t a emang ada benarnya juga kali ya. Karena kalau dilihat dari sisi umur, mungkin kalau yang muda juga masyarakat sendiri kurang begitu ini ya. kurang begitu mempercayai k e パターンパターンパターンパターンパターンパターンパターンパターンパターンパターンパ sendiri gitu, makanya mungkin、uh, lebih e パ i s kalau、uh, pemimpin kita itu lebih tua gitu, Leb ih, lebih パターンパターンパターンパターンパターンパタ l ンパターンパ h ーンパターンパターンパターンパターンパターンパターンパタ u ン a ターンパターンパターンパターンパタ n ンパターンパターンパターンパタ a ンパタ a ン a ターンパターンパターンパターンパターンパターンパター i パ